Ya. Ya, pas. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhallazina amadut taqullaha wa quloo qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulih faqad faza fawzan 'azima Amma Ikhwani fid-din rahimakumullah Kita akan melanjutkan pembahasan tentang riba yang telah kita terangkan pada kesempatan sebelumnya yaitu pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan perkreditan telah kita sebutkan salah satu bentuk jual beli yang di situ ada sistem ansurat yaitu Baik al-murabahah Atau Melakukan jual beli Dengan melibatkan pihak ketiga Seperti yang tadi kita jelaskan Melanjutkan pembahasan tentang ini Di sana ada juga Gambaran lain Yang disebut Oleh ulama Dengan Al-Ijar Al-Muntahi Bittamliq Penyewaan Atau uh, Ya Bisa kita artikan begitu Yang berakhir dengan Kepemilikan Artinya Di awal-awal Dihitung sebagai akad sewa-menyewa Nanti ketika selesai Pada jangka waktu tertentu Maka barang tersebut Menjadi milik Orang yang menyewa Jual beli ini Itu Sesungguhnya Disebut dengan Leasing kalau di praktek kita Walaupun leasing itu sendiri Banyak Versi mungkin ya Ada yang mengatakan Bahwa leasing bentuknya lain dan lain-lain Yang jelas Sebagian dari ofensi yang saya baca Tentang penjelasan tentang leasing Sesungguhnya leasing itu seperti itu Ya suatu pihak Menyediakan kepada perorangan atau lembaga Suatu barang Kemudian di Hangsur tapi ini terus Sebagai Dihitung sewa menyewa Ya Ketika rutin terus Sampai jangka waktu tertentu Dengan nominal tertentu Maka menjadi miliknya Nah, di sini bagi pihak yang menyponsori leasing tersebut punya keuntungan yaitu apa bahwa selama itu sewa menyewa maka itu tetap milik dia, milik yang apa menyelenggarakan leasing itu. Sehingga kok suatu saat orangnya terlambat atau tidak mampu melanjutkan Sudah ini milik kami Kamu kan hanya menyewa nah Dia punya kekuasaan penuh terhadap barangnya Bagi dia ini menjaga Keamanan barang kami Tapi sebagian orang Atau sebagian penyelenggara lising Menambahkan juga syarat Bahwa Pemeliharaan Barang tersebut tanggungan kamu Sebagai penyewa ada tambahan seperti itu terkadang. Jadi dia mengambil untungnya, ya kan? Ketika sudah selesai masa penyewaan dan nominalnya ya sudah ini balik kamu. Nah, dia sudah aman. Ya kan? Nah, ini dalam istilahnya ulama disebut al-ijar al-muntahi bitamlīk al-ijar al-muntahi bit-tamlik sewa menyewa yang berakhir dengan tamlik kepemilikan Ikhwan fillah rahimakumullah nah di sini uh, telah dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah dan uh, disimpulkan oleh Para ulama di al-lajnah ad-da'imah Atau di hay'ah kibar al-ulama Bahawa Sistem seperti ini Tidak boleh menurut agama Di sini mengandung beberapa Pelanggaran hukum Yaitu bahwa Dua transaksi Pertama sewa-menyewa Kedua jual-beli Itu adalah transaksi yang berbeda Dan masing-masing punya konsekuensi Sementara ini transaksi Ibaratnya transaksi yang menggantung ya Dikatakan sewa-menyewa murni Ya tidak karena nanti terakhir kalau sudah lunas Dianggap miliknya orang yang menyewa Dikatakan milik orang yang menyewakan juga tidak. Karena ini ya nanti akan berakhir pada kepemilikan si penyewa. Sekarang masih dianggap milik yang menyewakan. Nah, makanya di sini menggabung dua akad dalam satu transaksi yang konsekuensinya Masing-masing berbeda Maka tidak diperbolehkan Kalau sewa menyewa Sewa menyewa saja, jelas Sewa menyewa adalah Seorang yang menyewa Hanya punya hak pakai Dia tidak punya hak milik terhadap barangnya ya Tanggungannya Tanggungan siapa itu milik Orang yang memiliki Bukan milik dia Sehingga dia tidak punya hak apa-apa Hanya memakai Begitu pula sebaliknya Jual beli juga punya konsekuensi Tersendiri Orang yang beli betul-betul beli Punya hak penuh Terhadap barangnya Semua Yang terkait dengan barang itu tanggungan dia Orang lain tidak punya hak terhadapnya enggak punya andil terhadapnya, mau merasa punya enggak bisa, itu sudah saya beli. Tapi kalau ini sewa menyewa, nanti terakhir baru jadi miliknya. Terus ini sesungguhnya hakikatnya apa ini? Ikut yang mana? Nah, makanya tidak boleh kata para ulama. Belum lagi di situ nanti terkait dengan angsuran dalam menyewa tadi. Ya walaupun mungkin istilahnya sebagai angsuran menyewa tiap bulan dihitung misalnya uh, misalnya anggap sekian juta tiap bulannya ya sewa menyewa setiap sekian juta tiap bulan dianggap itu adalah biaya menyewa selama satu bulan bulan kedua juga seperti itu dianggap itu biaya menyewa bulan berikutnya seterusnya nah ini juga Ketika terlambat Nanti ada denda Denda ini sama dengan riba tadi Denda ini sama dengan riba Ketika seorang Terlambat apa? Membayar utang Kemudian bertambah Jadi eh, Masuk dalam riba jahiliyah Masuk dalam riba jahiliyah Apalagi ditambah unsur keboliman, misalnya ada seorang yang sudah mengangsur, walaupun dia mengatakan ini membayar sewaan, anggap sudah tinggal sedikit, tinggal satu kali mengangsur dia nggak bisa, sampai jatuh waktu tempo tertentu nggak bisa, maka barang diambil sepenuhnya oleh pihak yang menjadi atau pihak yang apa eh, Memberikan tadi Penyelenggara leasing tersebut Nah Ya kehilangan uang banyak sekali Dan gak dapet barang Dianggap ini hanya menyewa Padahal itu Hakikatnya ya kalau kita perhatikan Ya Akal-akalan untuk apa Untuk mengangsur sebetulnya kan, Tapi dengan alasan transaksi ini menyewa Ya yeah. Maka dari itu Seperti yang tadi kita sebutkan Kalau begitu jual beli ini tidak boleh Banyak unsur Yang Menjadi landasan para ulama Tidak membolehkannya diantaranya ketidakjelasan Antara dua transaksi Yang masing-masingnya Punya konsekuensi yang berbeda Yang kedua Dalam denda Denda itu juga ada unsur riba Yang ketiga juga Bisa mengakibatkan Ketoliman yang besar terhadap pihak e, orang yang menyewa ketika sudah banyak mengeluarkan biaya ternyata nanti barang diambil oleh pihak yang menyelenggarakan leasing tersebut, ya sehingga al ijar al mutahibita milik layajus sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita beralih kepada Masalah berikutnya Yang juga ada kaitannya dengan kredit Yaitu Jual beli dengan dua harga Jual beli dengan dua harga Harga kontan sekian Harga kredit sekian Satu barang Dalam satu waktu punya dua harga Kontan misalnya ya, 10 juta Kredit 15 juta Dalam satu waktu Satu barang punya dua harga Ini disebut oleh Ulama dengan istilah Bayu at taksid Bayu at taksid Jual beli taksit. Para ulama rahimahullah dalam bab ini berbeda pendapat Ada dua pendapat ulama yang saya ingat dalam hal ini Atau yang saya ketahui dalam hal ini Ada dua pendapat ulama Pendapat pertama mengatakan tidak boleh Pendapat yang kedua mengatakan boleh Apa alasan dari masing-masing Dua pendapat itu Alasan pendapat pertama Yang mengatakan tidak boleh Bahwa Ini tergolong Dua penjualan Dalam satu penjualan Dua akad Atau dua penjualan Dalam satu akad Atau yang semakna dengan itu Bayataini fi bayah dan Nabi melarang: "Man baa bayataini balahu atau kasuhuma atau riba. Siapa yang menjual dengan dua penjualan, maka dia hendaknya mengambil harga yang lebih sedikit. Kalau tidak, berarti dia riba." Hadis ini riwayat Abu Dawud. Ya dan Dikuatkan oleh Syekh lalbani Rahimahullah ya. Kemudian Juga ada hadis yang Segedar menyebut bahawa Nabi SAW melarang Dua jual beli Dalam satu jual beli Ditafsirkan oleh sebagian ulama Dari para perawi hadis Yaitu Simak bin Harb Bahawa yang dimaksud adalah seperti yang tadi kita contohkan. Bila kontan harganya demikian, bila kredit harganya demikian, lebih tinggi. Ini alasan pendapat pertama yang melarang jual beli ini dan memasukkannya dalam bab riba kalau dia sampai menjual dengan kredit yaitu harga yang lebih tinggi. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ini boleh Dengan alasan bahwa Apa yang dilarang oleh Nabi SAW Bukan ini yang dimaksud Apa yang dilarang oleh Nabi SAW Bukan ini yang dimaksud Tapi yang dimaksud jual beli yang lain Dan Jual beli ini Tidak ada unsur yang terlarang Ketika Seseorang telah sepakat pada salah satu akad misalnya ini kontan harga 10 juta kredit 15 juta kamu mau beli dengan cara apa kesepakatan pada salah satu bentuk transaksi mau kontan silakan sepakati atau mau kredit silakan sepakati jadi hakikatnya ini satu penjualan yang jelas menurut ulama yang berpendapat boleh, sehingga ini tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi. Yang dilarang Rasulullah SAW adalah ketika jual beli dengan cara seperti tadi, tapi tidak ada kesepakatan. Mau membeli dengan cara yang mana Jadi Kontan sekian Kredit sekian Kemudian sudah saya beli ya Sudah pergi Belum sepakat mana Yang disepakati Kredit atau kontan itu yang dilarang Menurut uh, Ulama Ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini Atau beberapa ulama Yang berpendapat dengan pendapat kedua ini Nah, walahasil itulah pendapat para ulama tentang hal ini. Dan Allahumma alam, tampaknya yang lebih kuat pendapat pertama, bahwa ini termasuk jual beli yang terlarang. Kalau ulama sekarang yang dikenal berpegang dengan pendapat yang pertama ini, Syekh Alabani, -Al rahimahullah. Kalau yang kedua, ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua banyak kebanyakan ulama di Saudi Arabia seperti Syekh Utsaimin dan yang lain Syekh Fauzan eh mungkin juga Syekh Bin Baz kebanyakan berpendapat dengan pendapat kedua namun wallahu alam kalau saya sendiri sementara ini condong kepada pendapat yang pertama yang dipegang oleh Al-Syekh Abdul Bani rahimahullah karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan cara gambaran yang agak jelas ya kalau tidak dikatakan jelas ya agak jelas karena Nabi mengatakan walahu aukasuhuma maka dia boleh mengambil yang lebih rendah berarti dia kan ada harga dua harga tinggi dan harga rendah dan dalam praktek jual beli yang ada ada dua harga itu dengan cara kontan lebih rendah kredit lebih tinggi. Dan itu yang ditafsirkan oleh sebagian para rawi seperti tadi Simak bin Harb, rawi hadis ini. Menyebutkan seperti itu. Falahu awkasuhuma awir riba, yakni dengan cara jual beli kontan sekian, kredit sekian lebih tinggi daripada kontan. Maka kata Nabi, ambil yang awkas, yakni anqas. Yang lebih sedikit berarti ambil harga kontan Sepakati pada harga kontan Kalau tidak maka dia riba Ketika dia mengambil yang kredit dengan harga yang tinggi Maka itu riba nah, Jadi sabda rasul Bisa dikatakan jelas atau hampir jelas maksudnya adalah ini Dan itu beberapa pendapat Ulama selain simak bin Harb bukan hanya simak bin Harb dari para ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian juga kalau kita pikir penambahan harga tadi sebagai konsekuensi daripada penambahan waktu, ya kan? Penambahan harga sebagai konsekuensi daripada penambahan waktu. Nah. Itu yang terjadi pada Utang piutang yang berbunga Ya kan Utang piutang yang berbunga adalah masalahnya di waktu Ketika waktu bertambah Utang semakin banyak Begitu pula ini Kenapa bisa bertambah? Hanya karena waktu Jadi hakikatnya sama dengan uh, Seorang Yang utang dulu Ya Kemudian bayar dengan lebih banyak. Hanya saja yang melakukan itu sekarang pembeli. Eh, apaan? Penjual. Seolah-olah penjual menalangi dulu. Coba seandainya ada pihak ketiga, jatuhnya seperti yang tadi kita bahas, ya kan? Coba ada pihak ketiga nalangi dulu, jatuhnya seperti pembahasan yang tadi. Jadi sekarang hanya saja pihak penjual yang seperti itu. Makanya di sini hakikatnya sama dengan yang lain-lain, yaitu penambahan nominal karena penambahan waktu, seperti orang yang utang menjadi semakin besar karena penambahan waktu. Maka dari itu, Allah alam ini pendapat yang insya Allah lebih kuat tanpa kita uh, apa. Tanpa kita menganggap remeh pendapat yang lain tentunya Itu juga para ulama kita Para ulama ahli sunnah wal ah. Hanya saja ini InsyaAllah yang lebih kuat Atau yang lebih tentram Bagi uh, saya pribadi Sehingga Jual beli seperti ini hendaknya dihindari Lain halnya kalau ada orang memang Menjual beli Atau melakukan Penjualan hanya dengan sistem kredit saja. Ini barang memang saya jual dengan kredit, saya enggak jual kontan. Harga sekian. Lebih tinggi dari umumnya? Iya, memang karena saya jual kredit. Dan saya jual kredit saja, saya enggak jual kontan. Ya. Tapi jangan ada denda ketika ketika terlambat. Makanya di sini menuntut kejujuran Dari penjual dan pembeli Karena sekarang masalahnya juga Para pembeli Banyak yang nakal Para pembeli Yang curang nah, Makanya memang kalau Tidak sesuai dengan tuntunan Islam Jadi seperti itu Karena eh, Tadi kita katakan Kalau memang hanya menjual kredit Dengan satu harga Tanpa ada denda ketika apa terlambat Maka Itu sesuatu yang diperbolehkan Tapi menuntut Kejujuran Orang yang berhutang Atau orang yang mengangsur Tidak main-main Allah ma'ala Kemudian berikutnya Ikhwan binin rahimakumullah Kita beralih kepada Persoalan yang lain Yang juga terjadi pada eh, Transaksi Transaksi yang umum Dan juga Ada unsur riba Yaitu Hadiah dari bank Karena kita menabung di bank yeah. Hadiah dari bank Ini sesungguhnya kalau sekedar hadiah Ada dua macam Ada hadiah Tidak ada sangkut pautnya Dengan nasabah Tiba-tiba Bank Yang melakukan e, Praktek riba Memberi hadiah kepada seseorang Orang ini siapa? Nasabah? Bukan Ya orang umum Tidak ada sangkut pautnya sama bank tersebut tiba-tiba diberi hadiah. Ini gambaran pertama, ya gambaran pertama. Gambaran kedua adalah hadiah dari bank untuk nasabah, dan itu banyak, ya kan? Ada yang dapat mobil, ada yang dapat apa, sampai ada mungkin jam jendeling, mungkin sekarang ada HP, macam-macam hadiah dari bank kepada nasabah bank tersebut orang yang maksudnya di sini menabung dia punya tabungan di bank tersebut dia dapat hadiah dari bank ini gambaran kedua masing-masing punya hukum yang berbeda untuk yang pertama dari bank memberi hadiah kepada seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan bank itu di sini terjadi Perbedaan pendapat di antara ulama, ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu eh, penghasilan dari bank yang melakukan praktek riba, penghasilan yang tidak baik jangan diterima, tidak boleh. Kalau itu murni dari bank yang jelas prakteknya riba atau lebih jelas, ya, untuk lebih jelas. Dari harta riba Dari bunga bank Kemudian belikan sesuatu Diberikan sebagai hadiah Kepada seseorang Anggap seperti itu biar lebih jelas Nah ini seperti Sebagian ulama katakan Ini tidak boleh karena itu Namun, Kenapa Karena ini sudah Transaksi Pemberian Transaksi pemberian kepada orang yang sama sekali tidak, tidak sangkut pautnya dengan bang Hal ini Seperti dulu Orang-orang Yahudi Yang memberi hadiah kepada Rasulullah Orang Yahudi seperti yang disebut dalam ayat Tadi kita sebut bahwa mereka makan riba Dan hal yang maruf Bahwa orang, -orang Yahudi melakukan praktek riba sejak dulu Nah. Ada kisah bahwa Rasulullah diberi hadiah oleh seorang Yahudi dan Nabi menerima. Nah, atas dasar itu bahwa kalau begitu bahwa pemberian ini kalau dari sisi halalnya halal. Karena ini sudah jalurnya berbeda. Istilahnya ulama al-jihah munfaqah. Yani arahnya sudah beda dengan arah riba. Ini pemberian. Anggap saja misalnya pihak bank membeli kepada seseorang. Seseorang punya barang dibeli oleh bank, boleh apa tidak? Uangnya kan uang hasil riba, ya kan? Tapi dia beli ke kita, bukan apa-apa, membeli. Transaksi jual beli, ya boleh kita menjual nah jadi ini kata ulama istilahnya pak al-jihah munfakka arahnya sudah pisah ini nggak ada sangkut pautnya dengan praktek beriba tapi ini transaksi jual beli dari pihak bank ke orang atau transaksi hibah atau pemberian hadiah dari bank ke seseorang nah berdasarkan hadist tadi bahwa nabi menerima hadiah dari orang yahudi maka boleh hukum asalnya boleh ini yang saya ingat e, Merupakan salah satu pendapat Ulama kita Yaitu Asya bin Al-Tamin Dan juga sebagian ulama yang lain Namun Lain halnya Kalau kita mengatakan jangan Bukan dari sisi Hukum asalnya Tapi dari pertimbangan lain Misalnya Saya sengaja gak menerima kenapa Biar dia tahu Bahwa yang dia lakukan itu gak benar nah ini berarti alasan lain bukan alasan boleh dan tidak bolehnya pada hukum asalnya ya Allah malah ini nampaknya yang lebih kuat pendapat ini walaupun kalau orang mau lebih berhati-hati maka itu lebih baik hal yang mirip dengan ini adalah seorang anak ya seorang anak yang orang tuanya kerja murni di bank, penghasilannya sudah penghasilan dari situ pekerjaan yang haram sebagai pekerja dalam praktek riba. Nah, bagaimana si anak? Ya, adalah anak kecil masih balita. Bagaimana ini? Haram dia makan, ya kan? Nah, ini persoalannya di sini. Makanya Kita katakan tadi Ini sudah arahnya beda Si orang tua ke anak Ini pemberian Nafkah Yang melakukan riba Secara langsung Praktek riba Baik pencatatnya Saksinya atau yang memakannya Adalah si bapak Anak tidak Bagaimana ini Nah Nah uh... Di antara beberapa fatwa ulama mengatakan Kalau Dia bisa Menghindari lebih bagus Tapi kalau anak-anak kecil ya sulit ya kan Beda kalau sudah dewasa Laki-laki bisa kerja Menghindari lebih bagus Mandiri lebih baik Tapi kalau gak bisa Misalnya anak perempuan Belum bisa bekerja Sulit namanya perempuan juga untuk bekerja lepas dari orang tuanya. Anak kecil maka di sini al itsmu al mubashir dosanya adalah tanggungan orang yang melakukannya secara langsung yaitu si bapak. Si anak dia enggak melakukan. Si anak dapat dari arah yang terpisah dari privat, jihad munfaqah. Nah, begitu ya. Uh, itu gambaran pertama dari Pemberian Atau hadiah Atau hibah dari bank Yang melakukan transaksi Riba Yang kedua Yang kedua Adalah uh, Pemberian hadiah Kepada Nasabah Karena dia menabung di situ Sehingga diberi hadiah Hadiahnya apa? Mobil oh, Masya Allah mobil kan sudah berapa juta Puluhan juta Ya karena tentunya bank tidak sembarangan Karena dia tabungannya besar ya Dan gak diambil-ambil Tahunan ngendap di bank itu Sehingga bagi bank sudah dapat untung banyak Diputer Lebih dari mobil yang dihadiahkan Ya kan? Nah, ada juga yang hanya dapat hadiah, misalnya jam tangan atau HP atau yang lain dari macam-macam hadiah. Intinya karena dia menabung. Kalau ini maka ini pemberian yang tidak boleh dan ini pemberian yang haram, ini termasuk riba. Ini termasuk riba. Kenapa? Karena hakikatnya ada laba. Tadi kita sebutkan kita menabung di bank itu sama dengan kita meminjami bank ya bank pinjam dengan kita uang hakikatnya begitu walaupun dengan uh, akad ya, kita menabung ya tapi kenyataannya begitu dia dari kita itu dan dari nasabah cari duit sebanyak banyaknya ya untuk dia uh, perlakukan Sehingga menghasilkan uang Nah kalau begitu Pemberian yang kita terima dari bank itu Karena Apa yang kita berikan kepada bank Berupa tabungan atau pinjaman Kepada bank Nanti uang kita kembali Seutuhnya Bahkan lebih plus bunga Plus hadiah Plus bunga plus hadiah Yang diberikan Maka ini tidak boleh dan ini termasuk yang dijelaskan oleh beberapa ulama diantaranya antaranya ulama di Lajnah Da'imah dan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ya. Saya tidak membacakan faqta-fatwanya karena butuh waktu, ya. Tapi insyaallah kalau dibaca di buku aslinya ada dan tercatat di catatan saya. Namun untuk menghemat waktu tidak kita bacakan, ya. Butuh waktu untuk membaca Fatwa-fatwa tersebut Kemudian berikutnya Dan ini Sebelum kita lanjutkan Tentunya berkaitan pula Dengan pihak-pihak tertentu Walaupun perseorangan Yang bukan Instansi seperti Bank atau yang lain saya saja ini terkait dengan perorangan Ya kita Utang Kepada seseorang Ya karena enggak enak dia sudah berjasa dengan kita Mengutangi Akhirnya Sesekali saya beri dia Hadiah oleh-oleh Jadi selama kita Belum bayar utang kita Kadang-kadang Atau sering memberi Ya Rasa tidak enaknya kita Atau balas jasanya kita Nah sama ini Kalau seorang memberi seperti itu Karena dia utang Tidak boleh Ini bagian daripada riba ya. Jadi kita ingatkan Ini bukan hanya Pembicaraan dari uh, Hadiah Dari suatu instansi tertentu Tapi juga menyangkut Hadiah dari perorangan Ketika ada sanggup paut Utang-piutang itu alam. Dan Nabi pernah Menasihatkan kepada Abdullah bin Salam Untuk hati-hati dari Bab ini, karena dia hidup di suatu masyarakat Yang suka seperti itu Di suatu riwayat disebutkan seperti itu Kemudian berikutnya Masalah berikutnya adalah Uh, ya yeah. pemanfa uh, apa namanya utang dengan memberikan barang jaminan atau menggadaikan barang jaminan kemudian barang jaminan itu dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi nah ini juga banyak terjadi kalau di desa-desa, ya di desa-desa sering terjadi seperti itu. Saya misalnya punya sawah, ya saya membutuhkan sekian banyak uang karena suatu kepentingan. Maka saya berhutang kepada seseorang dapat jaminannya apa? Itu sawah. Sawah dilepas sebagai jaminan. Tapi selama sawah itu sebagai jaminan Dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi ya. Terjadi apa tidak yang seperti itu Banyak terjadi Yang seperti itu Nah Ini tidak boleh Karena ini juga jatuh dalam riba Karena Penghasilan tadi Orang yang sudah menghutangi Kemudian mendapat jaminan sawah Sawahnya digarap Keluar hasil apa tidak? Umumnya keluar hasil Setahun mungkin panen 2-3 kali Hasilnya lumayan Ya kan? Hasilnya lumayan Anggap dia kelola sampai 3 tahun Dapat Dapat Sembilan kali panen atau enam kali panen Lumayan penghasilan Setelah itu dikembalikan Baru dikembalikan e, piutangnya sudah Jadi dia dapat kembali Uang yang dia Utangkan penuh Plus hasil sawah Enam kali panen Ya kan Nah tiba Bisa jadi bahkan hasil sawah itu Kalau dikumpulkan bisa nutup utangnya. Bisa jadi ya kan? Tergantung utangnya berapa Nah Kasian Dan ini gak boleh Nabi SAW Dilebutkan dari beliau walaupun nisannya tomah Nanti kita sebutkan Kullu kardin jarra naf'an Fahuwa riba Setiap Peminjaman Jarra naf'an yang mengakibatkan menyeret atau mengakibatkan suatu keuntungan maka ini adalah riba. Ini di ruya anin nabi marfu'an Diriwayatkan dari nabi secara marfu' tapi secara sanad lemah ulama mengatakan bahwa secara sanad lemah tapi secara mana benar sehingga anggap ini bukan ucapan nabi tapi ini kaidah yang disepakati oleh para ulama atau kaidah yang dipakai oleh para ulama. Setiap peminjaman, kulu kardin, jarro nafan, yang menyeret kepada keuntungan, yang meminjami dapat untung, Fahuwa riba maka itu adalah riba. Jadi praktek tadi sawah yang digadekan dan dimanfaatkan oleh yang meminjamkan riba. Kalau begitu bagaimana? Ya buat jaminan Buat jaminan Tapi jangan dimanfaatkan ya Dimanfaatkan oleh yang punya tetap Kalau tidak Ya Misalnya dibiarkan Atau kalau Yang meminjami mau memanfaatkan Ya dihitung bukan sebagai manfaat Untuk dia Mungkin nanti mau Apa namanya dihitung secara aba usaha tersendiri enggak ada sangkut pautnya dengan peminjaman itu. Karena ini hanya berfungsi sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Sawah tetap ada, enggak akan hilang. Ya. Nanti kalau waktu pembayaran datang, jatuh tempo belum bisa bayar, sawah dijual lunasih begitu caranya kalau itu jaminan bukan dimanfaatkan sehingga menguntungkan orang yang e, Meminjami iya begitu begitu pula termasuk dalam hal ini bukan hanya sawah tentunya ada kalanya sepeda motor ada kalanya mobil ya dan lain-lain dari hal-hal yang itu dijadikan barang gantian atau jaminan tidak boleh dimanfaatkan kecuali Nabi menyebutkan pengecualian yaitu apa misalnya sapi perah ya yeah. atau misalnya kuda tunggangan dan yang semena dengan itu boleh diambil susunya tapi dia yang ngasih makan sapinya ya yeah. jadi itu susu dia ambil karena dia ngasih makan Begitu ya Begitu pula eh, Tunggangan Juga boleh Dia dapat jaminan kuda tunggangan Dia rawat kudanya Dia kasih makan maka dia boleh menaiki Memanfaatkan Kendaraan kuda tersebut Tapi kalau mobil Kemudian motor Wallahualam Ya, eh, tidak sama dengan hewan-hewan tadi. Jangan dianggap kan saya masih bensin. Eh, mobil sama motor urusannya bukan bensin saja, ada ban, ya kan, ada keausan ini dan itu macam-macam terkait dengan dengan mobil, macam-macam. Dan mobil kalau nggak dikasih bensin tetap hidup nantinya. Tapi kalau kambing sapi nggak dikasih makan mati, Iya kan? Ya, jadi seandainya motor ditaruh saja nggak ada masalah, mobil ditaruh saja nggak ada masalah, begitu. Allah malah. Berikutnya ini, jangan lupa jadwalnya. Nah, jam lima. Baik. Kemudian berikutnya. Uh, investasi dalam suatu usaha. Nah, anda nggak mengatakan nggak boleh, tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Banyak orang mengatasnamakan invest, ya, investasi, ada suatu usaha barang syirkah atau yang sejenisnya. Alasannya seperti itu. Kenyataannya begini. Silakan, anda ikut invest. Di uh, Usaha yang mau saya Garap ya silakan invest bisa 10 juta, bisa 20 juta Bisa 30 juta dan seterusnya Tergantung nanti berapa Dan Tiap bulannya anda dapat sekian Kalau anda invest 100 juta Insya Allah Mungkin pakai insyaallah juga mungkin <laughs> Allah atau enggak ya tapi kalau orang-orang seperti itu Kadang enggak pakai insyaallah suka memastikan namanya sales ya 100 juta invest berarti setiap bulan dapat 10 juta loh menjanjikan sekali kita nggak kerja ya 100 juta tanah modal setiap juta setiap bulan 10 juta 10 bulan sudah kembali modal Bukan hanya kembali modal Untungnya 100 juta berarti Plus uang yang 100 juta enggak hilang Ya kan Sering seperti itu Jadi nanti uang tetap utuh Modal tetap aman Jangan khawatir 100 juta tetap aman Plus setiap bulan anda dapat 10 juta Investasi yang sangat menjanjikan Nah banyak yang seperti itu, ya kan? Dengan alasan investasi. Nah, sekarang kita hendaknya sebagai seorang muslim apalagi talibul ilm harus mengembalikan segala sesuatu kepada istilah syariat. Nah, ini kan istilah umum investasi. Sekarang ini mau apa? Kalau syariat itu ada baik jual beli, ada qard ya, meminjami, ada syirkah usaha bersama Ya, ini apa ini? Harus kita masukkan ke dalam bahasa syariat untuk kita bisa menghukumi terhadapnya. Ya. Masukkan ke ranah syariat. Apa maunya? Kalau maunya seperti itu, modal tetap utuh bagaimanapun tidak mungkin berkurang, aman. Dan plus dapat keuntungan dia bulannya Kalau seperti itu berarti hakikatnya apa? Meminjami dia. Hakikatnya meminjami dan dapat untung dari meminjami itu. Nah, kembali kepada kaidah tadi, ini berarti qardhun jarra nafa'an. Ini berarti apa? Peminjaman yang memberikan keuntungan. Riba yang seperti itu Tidak boleh Tidak boleh Ya itu sama dengan Utang dan memberikan bunga tadi Bahkan lebih besar bunganya Kalau dia maksudkan Oh tidak saya maksudnya syirkah Usaha bareng Oh kalau usaha bareng Syirkah Dalam syariat Tidak seperti itu Kaedahnya Syirkah usaha bareng Itu Tidak selalu beruntung Syirkah Mungkin juga rugi Syirkah Bisa jadi modalnya berkurang Bahkan bisa jadi habis Sebagaimana bisa jadi untung Dan mungkin lebih Tinggi daripada 10 juta tadi Tapi yang jelas Yang namanya syirkah Usaha bareng Untung sama diperoleh Buntung Sama dirasakan sakitnya ya. Jadi Kalau itu maksudnya syirkah Usaha barang berarti itu Tanah modal yang siap Bertambah Dan siap berkurang Tergantung dengan kesepakatan Bagaimana ini Kalau usaha ini Untung pembagiannya Berapa persen berapa persen kalau usaha ini rugi, kerugiannya bagaimana kita menanggungnya? Berapa persen berapa persen? Ya, ah itu ada konsekuensinya kalau syirkah. Bukan melulu untung terus modal yang diinvestkan tidak pernah rugi, bukan begitu kalau syirkah. Nah, jadi jadi kalau begitu dalam bab investasi ini harus kembali kepada istilah-istilah syar'i i. ya, apa yang dimaksud dan masing-masing ada konsekuensi saja kalau seperti gambaran pertama maka itu adalah apa termasuk riba termasuk kulqardin jeronak anfahua <tuk> riba. Ikhwani fi din Masalah berikutnya masalah berikutnya adalah uh, yeah. masalah berikutnya adalah kartu kredit ya yeah. termasuk yang perlu kita soroti di sini adalah kartu kredit ya yeah dari keterangan yang saya baca bahwa kartu kredit kartu kredit ini kan mulai marak dan banyak marak dan memang praktis ya kemana-mana hanya bawa kartu mau bayar pakai kartu bayar apa saja bisa jual beli lewat internet pakai kartu itu jual beli langsung ke toko asal ada fasilitas geseknya juga bisa pakai kartu itu macam-macam transaksi bisa dengan kartu tersebut, ya sampai nanti mungkin bayar listrik, bayar pump, bayar macam-macam pakai kartu itu. dari satu sisi ya dibuat mudah, tapi dari keterangan yang saya baca nanti tetap membayarnya adalah tagihan plus bunga, ya tagihan plus bunga nanti diangsur sekian persen per bulan. Tapi yang jelas tagihannya itu sudah plus bunga. Nah, kalau seperti itu ya jelas riba, ya. Kalau seperti itu jelas riba karena itu juga ibaratnya kita Berhutang ya, berutang memakai dulu nanti kita melunasi dengan apa dengan nilai yang lebih sudah plus dengan bunganya, sehingga ini yang seperti ini penggunaan kartu kredit dengan seperti itu maka tidak diperbolehkan karena ada unsur riba. Kemudian juga termasuk yang perlu kita perhatikan kita soroti juga di sini banyak munculnya koperasi-koperasi Ya, di berbagai instansi antara para karyawan koperasi eh, suatu perusahaan membuat koperasi simpan pinjam ya kemudian nanti ada apa sininya SHU apa ya? sisa hasil usaha atau yang lain nanti juga kembalinya kan untuk kami nah, biasanya begitu jadi yang minjemnya kami Kembalinya juga untuk kami juga Bukan orang lain Nah Kita Katakan Dalam hal ini Bahwa ini sama saja Itu tetap saja riba Mau anggota Mau selain anggota Kan tetap Ketika dia utang ya, Ketika dia utang Bukan utang dari dirinya sendiri Tetap utang dari orang lain Teman-temannya yang dianggota itu Walaupun mungkin ada sekian persen Dari milik dia Tapi yang lain Itu orang lain, teman-teman dia Ketika dia membayar Lebih daripada yang Dia pinjam Tetap di situ ada unsur riba Walaupun nanti Kembali lagi ke dia Untungnya diberikan kepada dia Ya yeah. Dan bukan untuk dia saja Kan untuk temannya juga Jadi Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan praktek seperti itu Walaupun dengan alasan Dia juga kembalinya kepada kami Anggota-anggota Sama saja itu juga mengandung Unsur riba Sehingga tidak diperbolehkan Kemudian masalah berikutnya Tukar menukar uang Kadang ada tukar menukar Antara uang yang satu mata uang Kenapa kok ditukar satu mata uang Karena yang satu baru Yang satu nusuh ya. Ini bentar lagi mau lebaran Biasanya Kakek-kakek, nenek-nenek Ingin menghadiahi anak-anaknya Uang lima ribuan Tapi yang baru atau 10 ribuan tapi yang baru Dia punya sudah seperti ini Atau dia punya uang besar Mau ditukar recehan Sama-sama uang kertas ya Maka ditukarlah Dengan Nilai yang berbeda Jadi gambaran pertama Gambaran kedua Tukar menukar uang Sama kita bicara Satu mata uang Kita tidak beda tidak bicara beda mata uang, tapi satu mata uang, ya. tapi uang kertas dengan uang receh lugam ya, bukan uang kertas, uang kertas dengan bukan uang kertas, ya, dengan nilai yang berbeda. Untuk yang pertama, Allah malam tidak boleh. Kenapa? Karena ya ini masuk dalam riba apa? Ha? Al-Fadl Kalau semuanya kuntan Kalau tidak kuntan berarti apa? Fadl dan nasiah ya. Sudah berbeda nilainya Plus tidak kuntan lagi Berarti riba fadl Plus riba nasiah ya. Bagaimana kalau receh dengan Kertas Nah ini sebagian fatwa ulama Yang saya baca dari fatwa jenah daima Membolehkan Karena ini bahan yang berbeda ya, Kertas dengan selain kertas ya, Sehingga dibolehkan Ini yang saya baca Apakah ada pendapat lain dari ulama Tentang hal ini Saya belum sempat membacanya Tapi sebatas yang saya baca Kalau kertas dengan lugam Dibolehkan adanya tafadul Karena bahan yang berbeda Menurut Fatwa Lajnah daima Wallahumualam Kemudian uh, ada beberapa fatwa juga kita baca di sini dari atau lajnah daimah tentang berbagai persoalan yang bisa kita ambil faedah darinya Di sini ada pertanyaan atau sebelumnya persoal bab jual beli jual beli apa surat berharga ya. Surat berharga kayak misalnya obligasi atau apa istilahnya ya? Surat berharga. Di sini <tuh> Ada pertanyaan diajukan kepada Lejenah Daima Pertanyaan kepada Lejenah Daima Dia Si penanya mengatakan Saya membeli dari seseorang Surat berharga tersebut Yang membawa nilai 700 ribu rial 700 ribu rial Muajjalah. Ini yani tunda tentunya, karena ini hanya sekedar surat berharga. Kemudian saya beli dengan uang 300 ribu rial kontan saya beli. Nah, ini pertanyaannya. Jadi surat berharga senilai 700 ribu, ya. Dan ini kan surat bukan uang surat yang nanti tentunya suatu saat bisa diambil nilainya. Saya beri dengan kontan 300 ribu. Bagaimana hukumnya? Jawab dari lejna Ad-Da'ibah Laya Juzu Syarh As-Sanad al-Madkur tidak boleh membeli surat berharga tersebut yang membawa nilai 700 ribu. Secara muajjal dengan harga 300 ribu kontan Karena ini termasuk daripada riba Nah demikian Fatwala jenah daimah Jadi termasuk riba jual beli surat berharga dengan cara seperti itu Kemudian membawakan ayat dan hadis tentang riba di, Kemudian ditandatangani oleh ash bin Baz Rahimahullah Dan wakilnya ash Afifi dan anggotanya yaitu Abdullah bin Kuud dan Abdullah bin Hudaiyah Berikutnya juga ada masalah lain itu Semirip dengan itu ya jual beli di sini cek ya Apakah misalnya menjual cek cek dari suatu usaha yang halal Dia jual dengan harga yang lebih sedikit daripada nilai cek itu, iaitu yani dia jual rugi. Bagaimana hukumnya? Jawabnya, beusikat halal keifial matkurohla ya juz. Jual beli cek yang seperti itu tidak boleh. Lima fihi min riba an nasa wa riba al fadl karena di situ terkandung riba nasiah dan riba al-fadl. Riba nasiah karena cek itu tidak kontan, itu kan hanya surat saja, ya kan? Itu bukan duit, bukan uang, tapi itu hanya surat yang membawa e, nilai untuk ditukar nanti dengan uang. Sehingga ketika jual beli di sini berarti ada yang tidak yad dan biyadin, tidak kontan. Ini riba nasiah. Dan di sini ada riba fadal karena apa? Karena dia menjual dengan nilai yang lebih rendah dari nilai yang dikandung di dalam cek tersebut. Ya. Persoalan lain di sini, e, pertanyaan yang panjang yaitu seorang menyewakan suatu rumah misalnya ya kemudian dia sepakat dengan yang menyewa bahwa kalau ada keterlambatan maka pada waktu yang tersisa misalnya menyewa Dua tahun rumah Setahun pertama Misalnya e, Rutin Ketika tahun berikutnya Ada keterlambatan Maka disepakati sejak awal Kalau ada keterlambatan Waktu yang tersisa Nilai sewanya Bertambah Jadi nilai sewanya Untuk bulan-bulan yang tersisa menjadi misalnya kalau sebulan tadinya 1 juta menjadi 1 juta 50.000. Nah, bulan-bulan yang tersisa menjadi naik karena keterlambatan. Tapi habis nah pula kalau di awal dia akan konsisten dengan waktu pembayaran dan betul konsisten maka akan ada potongan 10% Bagaimana hukumnya Nah niatnya supaya tadi Biar terus terjamin Pembayarannya Dijawab oleh lajnah Da'imah Bahwa Transaksi ini lah ya juz, Tidak boleh Karena ini menyerupai riba jahiliyah Yusbihu Di anna hu yusbihu riba jahiliyah Fi kawlidda'in Ima'an takdhi au turbi seperti ucapan orang-orang jahiliyah dulu ketika seorang yang menghutangi mengatakan Kalau kamu lunasi pada waktunya maka diterima, kalau tidak berarti bertambah nah, Sama saja seperti itu, maka ini tidak boleh Ini difatwakan oleh Syedin Baz Rahimahullah Sy Abdul Aziz Al-Sheikh sebagai wakilnya dan anggota yang lain Sya Saleh Fauzan dan yang lain. Ya. Pertanyaan yang lain yaitu melunasi utang dengan Uh, apa, mata uang yang lain. Di sini pertanyaannya apakah boleh kota utdaii, melunasi utang dengan mata uang lain setelah kesepakatan dua belah pihak. Ya, pinjam sekian rial Saudi, kemudian dia bayar dengan dinar Kuwait setelah melihat uh, apa krusnya, ya yeah. maka dijawab kalau kejadiannya seperti yang ditanyakan, terpahami dari pertanyaan itu bahwa ini adalah hutang, ya yeah. ini adalah hutang dan ini dengan dua mata uang yang berbeda berarti ini kata para ulama tersebut berarti e, perbuatan yang haram kenapa di an-nahusorfunu ajal karena itu hakikatnya adalah tukar menukar mata uang tapi tidak kontan tukar menukar mata uang tapi tidak kontan ya kalau mau seperti itu maka wajib apa ya dan diazip kuntan semuanya. Tapi kalau mata uangnya satu, ya boleh saja namanya utang. Ya kan? Saya utang eh 10 rial, 2 bulan lagi saya bayar 10 rial. Enggak ada masalah namanya utang. Boleh. Tapi kalau dibayar dengan dinar atau rupiah, maka menjadi apa? Menjadi tukar menukar duit yang tidak kuntan. Maka ini riba. Riba apa namanya? Nasiah. Ini tidak boleh Baik, kemudian sebagai penutup pada kesan ini Bagaimana seorang yang ingin bertobat dari riba Dan membereskan hasil riba yang selama ini dia punyai Diajukan pertanyaan kepada lelajana daima Ia kata naro julunya Bila ada seseorang selama ini bermuamalah dengan riba, melakukan praktek-praktek riba, waaroh ada taubah. Dia ingin bertaubat. Fa'ina yadhawu bilmali annatij minarriba. Maka harta hasil riba selama ini, apa yang mesti dia perlakukan dengannya? halnya albo... bersedekah bih apakah dia sedekahkan padahal innallaha tayyibun layaqbalu billatiyiba Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik ya dan seterusnya apa jawab lajin daima jawabnya yatuubu ilallah bertobat kepada Allah wa mohon ampunan kepadanya wa yandamu menyesali apa yang selama <tell> ini dia perbuat wa Min fawaid ar dan dia membereskan dirinya dari hasil hasil ribawi itu yang sudah ada dengan menginfakan kepada fukarok dan masakin. Wa leesahada min sarakatita tauw. Tapi ingat ini bukan sedekah tauw, bukan sedekah sunnah, tapi ini membereskan harta haram yang dia punya, melepaskannya. Balhwa mimbabi takhalus mima haram Allah. Bahkan ini termasuk dari takhalus membereskan dari apa yang Allah haramkan. Tadhiranin nafsi untuk membersihkan dirinya Mimma kasabahu dari apa yang dia peroleh min gairi masyaralah Allah tanpa eh, dari apa yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wabillahi Taufik, rajinah daimah Diketuai oleh Syed bin Baz Waktu itu Wakilnya Syekh Abdul Razak Afifi Dengan anggota Syekh Abdullah bin Ku'ud Dan Syekh Abdullah bin Hudayyah Disebutkan di sebagian e, Buku Saya ingat saya di Buhtasar Minhaj Al-Qasidin Kalau dia punya Selama ini penghasilan yang lain ya Dia perkirakan penghasilan yang lain Yang Untuk kehidupan dia Ya yang akan dia jalani berikutnya Cari apa yang dimiliki dari hasil yang Baik bagus Kalau misalnya semuanya dari yang haram Maka dia menyisakan Yang memang itu menjadi Kebutuhan darurat dia Menyisakan Yang itu menjadi kebutuhan darurat dia Selainnya Bersihkan dia darinya Itu yang saya ingat saya eh, Terdapat dalam kitab Muhtasar bin Hajar Qasidin Saya lupa apa nasnya insyaallah nanti kita lihat kembali. Wallahu alam bisawab. sudah habis waktunya atau kurang sedikit. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya pada ha? Maghrib Hah? Insyaallah nanti ba'da ba Maghrib bisa kita uh, lanjutkan tanya jawab yang ada plus tausiah umum insyaallah ya Allahu a'lam bissawab